kepenggulu pantal udah kepenggulu tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari mana tadi? karawang ngaja dia? mohon lempang Suara. Mules bitis eh. Sok kumamang tika rawang Mau oh, nanya Atta Lebih Baik nikah dulu apa bagian orang tua dulu gitu ta Oh sederhana ta. de tapi ngepret yeah. Itu aja Tika rawang Tika rawang kadonrek nanya eta. <laughs> Siap man keren, keren keren Ini choice yang berat Terlebih seorang laki-laki yang bertanggung jawab maka kalau perempuan punya laki-laki dekat sama ibunya bersyukur itu adalah jalan ridho Allah berpihak. Ini keren banget karena kelihatan mukanya muka berbakti ya kalau itu muka berbukti berbubuk roti. Gitu. Pilihan mana dulu menikah dulu atau ngebahagiain orang tua dulu. Kalau saya anjurkan menikah dulu biar orang tua dibahagiaannya dibahagiainya berdua dengan istri kita ya ketika kita kerja istri kita, kita titipkan orang tua kita kepadanya, karena mertua adalah orang tu, tua, kalau bisa dan udah ada pasangannya menikahlah, karena ibu pun selalu menangis, ketika anaknya dilahirkan menangis, ketika sakit menangis, ketika belum sekolah menangis, sudah sekolah menangis, si teka biayaan, siang teka kuliah siang teka menang gawe nges kuliah, nges menang gawe ceri kene si mamah teh sieun teu meunang jodo terus menang jodo nganjuk ngahutang ngawinkeun urang pun mamah masih meninggi setelah kita menikah mendengar rumah tangganya konflik jadi ibu berharap anaknya bahagia jadi membahagiakan orang tua mah sederhana perlihatkan bahwa kita bahagia karena banyak anak yang sepertinya membahagiakan orang tua tapi orang tua tidak bahagia karena anaknya kelihatan gitu sendiri tidak berteman belum ada pasangan itu malah iki nangis orang tua sampai ada beberapa orang yang curhat tadi juga di pertanyaan Ustaz pangnyarikeun si mama udah kesel nyuruh aku nyari jodoh aja cuma yang persoalannya seperti ini jomblo lah Ustaz bisa bantu berarti orang tua berharap anaknya bahagia nuulah mah jadi armada ya. aku punya ragamu tapi tidak hatimu itu berbohong kan dituna nya ulah bohong bahagiakan diri dengan cara mendapatkan Rido orang tua minta izin dulu, mam boleh nggak aku menikah, pun mamanya keberatan, pending aja dulu sampai mamah Rido sederhana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu asli dari Bandung. sebenarnya siapa? Ratu. Ratu, Insyaallah di sini nggak raja ya. <laughs> Sih, <Asilin. laughs> raja itu lagi di kursi gitu. Silakan teh Ratu. Uh, Ustadz, uh, sebenarnya mau nanya dari luar tema ya? Nggak apa-apa di luar tema, dari luar tema, yang penting dari dalam hati <Syukur> Sokrat, uh, <Syukur> uh, Saya mau nanya, sebenarnya uh, cara Pak Aruf yang betul itu seperti apa? aja itu aja uh, terus kalau misalnya ah uh, uh, uh, Iwannya sudah mengajak cepat tapi saya nya masih ragu itu gimana ya baiknya so untuk Selamat pertanyaan C. <Sess> <Sess> Udah cukup terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Selain so, ngadengin ratu teh, sok inget lagu ada Ben. Jadikan aku rajamu. Eh, PPAN-ingenyek. No apalah gue tangis Gimana cara takarup yang benar? Takenal maka takarup. Pa jau umum tewabu, pa anggung umum terang, ma begon umum tewano, cinta umum tewama, mada muntur deh umum tewdekut jamaah, oh jamaah. <tang> Witing Tresno jalanan sokokuliner. <tang> Jadi kita karena sering makan barengnya taruh maki tuh weh Mas Mok siapa namamu jawab ngges terus Reknaundi like kan kenalan ya seperti kampus kan ada masa ta'aruf kenalan cara ta'aruf yang benar nyatanya siapa namamu tempat tanggal lahir gaji pokok nomor induk kerja, tanggal lahir tanggal wapah tanyakan singdita Maksudnya mungkin ta'aruf untuk kejenjang berikutnya. De, kalau kata Rasul dekati ibunya, tanya orang tuanya. Tuh. Lalu yang kedua, bagaimana kalau laki-laki udah ngebet dan memang seharusnya seperti itu pernikahan itu hal yang harus segerakan. Ada beberapa hal yang harus segerakan. Waktu sholat cepat kerjakan, maksiat cepat tobat, punya utang cepat bayar. Eee, ketika ada pasangan cepat menikah, nunggu apa lagi? Mobil tabrakan kentobna kejerok, munjelemah, lila-lila tabrakan kentobna ke luar. <tik> oh ketok magic na. Maka katakan, nikahi aku atau tinggalkan, tidak cukup sering menyatakan tanpa menyatukan. Buruk, nah tapi sayangnya ustazir ragu, kalau ragu tinggalkan, kata Nabi. Takma yuri buka, ilama, la yuri buka. Apalagi kalau enggak ada chemistry, enggak ada feel, udah tinggalkan. Ya. Yeah daripada menyiksa menggantung gantung harapan karena kesempatan tidak datang dua kali tua, eh hirup teh meakeun kuota terjelas jelas geus papa mun geus si teh ratu si teh ratu naragu papa tangan ratu nu lain minimal menang-menang ratu roro kidul roro kidul bombongan roro kaler datang loro kaler nolak loro wetang ga pastilah 100 batu kita lempar adalah lah yang kena ini masalahnya kebalik cowoknya udah ngebet cowo nggak mau laki gituan wae terus nyari yang kayak gimana yang perfect enggak ada barangnya habis hayang nu menang juga rasulullah kalakuana nge tiga khadijah can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 nang joro yurun meule ka lu Tah anang dicangku teh keceng ti luhurta mbeunglebangsang ya Allah nu di malam tikung ka ya Allah eh ayeuna Bandung geureum masyarakat kandegung kana kota budaya kan di Dinas Perhubungan dan Pariwisata, Dinas Budaya dan Pariwisata sedang memasyarakatkan degung dan mendegungkan masyarakat. Ya, cepat didoain. Ai yang jadi keragu-raguannya apakah yang tahu hanya dia saja. Jadi ya, tinggalkan yang meragukanmu, datangi yang lebih pasti. Faktornya apapun termasuk belum siap, ya udah. Tapi jangan beri harapan kepada orang lain.